Bismillahir rahmanir rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahir rabbil alamin ala wal akhiratu wa la 'udwana wa Nabiul Amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma abad Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtena innaka antal alimul hakim Allahumma fa'na bima'allamtena Wa'alimna ma yanfa'na wa rzuqna ilman yanfauna Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa tajalul hazna idha shi'ta sahla. Fajal lana ya rabbana kula shay'in sahlan miassara. Allahumma inna na'udu bika min ilmin la yanfa' wa min kalbin la yakshak. Wa min nafsin la tashba' la Rabbi sadri amri amin Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa di Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua berkumpul kembali bersama-sama di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka mengerjakan kewajiban kita selaku seorang mukmin yaitu salat Isya yang kemudian kita lanjutkan dengan tafaqquh fiddin mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Buluhul Maram jazakallahu khairan. Mudah-mudahan yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian dicatat Allah taala sebagai ibadah yang kelak memberatkan timbangan amal soleh kita. Juga kita berniatkan mudah-mudahan ibadah kita ini menjadi wasilah semoga kita nanti bisa berkumpul kembali bersama-sama di surga firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita masuk dalam hadith ya, 179 Jadi kita melanjutkan masih dalam kitab salat Babul Mawakid bab waktu-waktu salat Kalau di nomor aslinya itu baru sering 136 Mungkin yang terjemahan kalau tidak salah 179 Saya bacakan wa an Jubair bin Mut'im dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Siapa Jubair bin Mut'im ini? Bapak Ibu, Jubair bin Mut'im ini ketika kafir belum masuk Islam ya. Nah setelah Mas Yusulam kan, dia merewayatkan hadith ini. Jadi, ketika masih kafir, Jubair bin Mut'im inilah yang menyuruh Wahsy, membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi, paman nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, yang dijuluki dengan Asadullah, atau singa Allah Ta'ala, itu yang membunuh adalah Wahsy. Wahsy ini buddhanya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im menjuru Wahsyi membunuh Hamzah kenapa? Karena Hamzah telah membunuh pamannya Jubair pada perang Badan Nah, adapun riwayat yang mengatakan bahwa kemudian memang faktanya Hamzah Dimutilasi perutnya dibelah ya, perutnya itu di apa? Dibelah Kemudian dikeluarkan isinya Nah itu yang Gumbiang ya selama ini Yang kita ketahui itu katanya Pelakunya adalah Hindun ya, Pelakunya adalah Hindun e, Istrinya Abu Sofyan ibunya Muawiyah nah, Hal bahwasanya Yang melakukan itu adalah Hindun Itu beritanya palsu Itu beritanya palsu Jadi gak ada hubungan sama sekali Ya, justru yang memerintahkan membunuh Hamzah adalah Jubair bin Mut'im ini untuk membalas dendam kematian pamannya yang dibunuh Hamzah pada perang Badar. Nah, Wahsy ini budaknya Jubair bin Mut'im. Wahsy kemudian masuk Islam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Nabi bilang kamu jangan memperlihatkan wajahmu dari ada eh, jangan pernah menampakkan wajahmu di hadapan saya. Karena Nabi itu ketok-ketokan pamannya Bapak Ibu Ketok-ketokan pamannya ketika dibunuh dalam kondisi seperti itu Dimutilasi, dikeluarkan ususnya segala macam Nah itu beliau ketok-ketokan tidak ingin melihat waksi Karena ingat pamannya tadi itu Nah karena waksi sudah masuk Islam Dia merasa sudah melakukan kesalahan besar Maka dia bertekad Untuk mengganti kesalahannya itu Dengan melakukan apa Membunuh orang yang paling buruk Siapa Bapak Ibu? Musailah Ma'al Yaitu Nabi Palsu itu ya Dan Wahsy ini dia membunuh Hamzah Datang ke perang ukur Itu dia naik ke perang Tujuannya cuma satu Bunuh Hamzah, kenapa? Karena kalau dia berhasil bunuh Hamzah Dia jadi merdeka, jadi ini Jadi yang satu-satunya yang dicari ketika perang. Perang Uhud itu dia tidak ribut ya. Jadi tidak ada ikut perang bunuh ini bunuh itu. Cuma satu mencari orang yang namanya Hamzah untuk dia bunuh. Jadi ini Bapak Ibu sekedar info saja bahwasanya berita yang selama ini kita dengar bahwa pelaku pembunuhnya adalah Hindun yang memerintahkan wahsy bunuh Hamzah adalah Hindun itu hadisnya palsu atau maudhu' yang benar yang memerintahkan adalah Jubair bin Mut'im ini dan Wahsy adalah budaknya Jubair kata, kata Jubair kepada Wahsy, kalau kamu bisa membunuh Hamzah untuk membalaskan dendamku atas kematian paman saya, kamu merdeka. Nah, Wahsy ini kan orang Habasy, Etiopia. Hebat Pak dia itu main tombaknya itu. Jadi ketika melemparkan tombak itu hampir enggak pernah meleset gitu loh. Itu, itu Wahsy ya. Ya. Nah, ini sekarang kita Jubair bin Mut'im berkata Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Ya Bani Abdimanaf Wahai anak-anak Abdimanaf La tamna'u ahadan tawfah bihadal bait Jangan melarang seorang pun tawf di baitullah Di Kabah Wasolla ayata sa'atin sya'a min lailin au nahar Jadi, jangan melarang seorang pun tawaf di Ka'bah Juga salat jam pun dia inginkan Baik malam maupun siam Nah, Bapak, Ibu Tadi Jubar bin Mut'im itu kan mestinya Kalau dia kafir, itu kan dikisos ya Cuma karena dia kemudian masuk Islam Dan orang ketika masuk Islam itu Islam itu menghapus Segala kesalahan yang dulu-dulu Jadi orang kafir kayak wakshi Ketika dia masuk Islam sudah Yang dulu dia lakukan ketika kafir itu sudah terhapus Nabinda mengghisos ya atas kematian Hamzah gitu ya jadi inilah yang namanya al-islamu ya Ju maqlong Islam itu menghapus yang dulu-dulu ya begitu Nah pada hadits ini Bapak Ibu itu menjelaskan apa menjelaskan bahwa salat di masjidil haram itu kapanpun waktunya tidak dilarang. Nah pada pembahasan sebelumnya Yang kita sudah bahas Pada pertemuan yang lalu Tidak tahu kapan terakhir itu Itu kan Untuk waktu-waktu terlarang salat Ada berapa Bapak Ibu? Ada 8 atau 10? Ada, ada 5 5 nanti jadi, kas, jadi 3 Jadi Setelah subuh Setelah asad Ketika matahari terbenam Ketika matahari terbit Dan ketika matahari ada Di tengah-tengah Di atas kita Yang bayang-bayang kita itu kita hijab Nanti ketika Bayang-bayang uh, ini ketika matahari Di tengah-tengah Dia bergeser sedikit ke barat Itu maka datang waktu salat Asar ya Waktu salat Di berapa asar? Ya waktu salat Tuh Jadi itu kira-kira mungkin lima menit ya Lima menit atau kurang dari itu Matahari bergeser itu langsung tiba waktu salat duhur Nah makanya bapak ibu dari hadith ini Sebagian ulama mengatakan Untuk salat di masjidil haram Secara khusus tidak ada waktu-waktu terlarang Kapan pun masuk boleh Kapan pun masuk buli boleh. Saya ulangi lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bani Abdi Manaf, wahai anak-anak Abdi Manaf." Siapa Abdi Manaf? Abdi Manaf itu bapak keempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya kan Abdullah Abdul Muttalib ya. Terus siapa? Hashim, terus abdi. Manaf. Jadi kakek keempat ya Kakek keempatnya Nabi Itu namanya Abdi Manaf Nah Keturunan Abdi Manaf ini Itu merupakan keturunan yang Paling tinggi Ya paling ningrat Di antara Suku Quraisy Itu Abdi Manaf Cuma ya sekali lagi Bapak Ibu Yang dilihat Allah Ta'ala itu bukan Darah birunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yadhuru ila ajsamikum wala ila aqwalikum wala ila zuwarikum walakin yadhuru ila qulubi wa a'malikum Allah itu ndak melihat tubuh kalian, ndak melihat harta kalian, ndak melihat tampan kalian, tapi yang dilihat Allah adalah apa tadi? amal dan hati. Inn akramakum indallahi atqakum yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Abu Lahab meskipun dia berdarah biru Bapak Ibu, pamannya Nabi dan disebut Lahab, Lahab itu kan bara api. Sejak sebelum Nabi diutus menjadi rasul itu julukannya sudah Abu Lahab. Ya, Abu Lahab Lahab Kenapa dipanggil Abu Lahab pipinya tuh merawat jadi kayak membara begitu ganteng Abu Lahab itu makanya dipanggil Abu Abu Lahab nah tetapi meskipun dia ganteng meskipun dia sangat nih rata kalau kafir ya tetap neraka sebaliknya Bilal bin Robah yang dia seorang budak hintem ya dari habasa tapi ketika dia bertakwa kepada Allah Dia senantiasa menjaga wudu kan Bapak Ibu apa keutamaannya Bilal itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau Isra Miraj ketika naik surga, masuk surga itu belum diikuti dua terompah Bapak Ibu ketika bertanya kepada Jibril itu adalah terompahnya Bi, Bilal kenapa karena Bilal itu senantiasa menjaga wudu setiap hadas pasti langsung berwudhu kemudian dia itu mengerjakan salat dua rakaat whu jadi setelah kita berwudhu itu disunahkan mengerjakan salat dua rakaat wudhu Nah ini termasuk yang ada sebabnya yang tidak termasuk pada waktu-waktu terlarang. Maksudnya meskipun pada waktu terlarang penjenengan melakukan salat yang ada sebabnya boleh. Di antaranya adalah salat dua rakaat wuzu. Di antaranya adalah salat tahiyatul masjid. Ya, itu adalah salat-salat yang ada sebab sebabnya. Jadi, jenengan masuk ke masjid jam 5 lima itu kan waktunya madari terbena setelah asar kan enggak boleh salat kan tapi karena panjenengan masuk masjid itu kan tahiyatul mas, masjid ada sebabnya boleh panjenengan salat gitu loh Nah terus waktu-waktu yang terlarang tadi itu apa itu untuk salat mutlak Apa salat mutlak salat mutlak itu salat yang tidak ada sebab sebabnya panjenengan habis asar ndak pulang sampai magrib baca quran capek ya jam 5 ah tak salat ndak boleh kecuali kalau panjenengan hadas kentut atau BAB terus wudu masuk lagi nah itu boleh salat 2 rakaat wudu gitu ya tapi kalau ndak ngapa-ngapain ah dibanding nganggur tak salat ndak boleh itu namanya salat Mutlak, jadi untuk sholat mutlak ini Tidak boleh dilakukan pada lima waktu Tadi Pak, setelah subuh Setelah asar, ketika matahari Terbit, ketika matahari terbenam Dan ketika apa? Ketika matahari ada di Tengah-tenah, termasuk Sholat yang ada sebabnya itu salat jenazah Makanya Panjenengan Ketika dimakar Pas musim haji, ya maka Madinah, pas musim haji Pas bulan puasa itu setiap habis salat lima waktu pasti ada salat jenazah ya assolatu <Sisa> alal amwati yarhamukum Allah kalau demikian begitu ayo menyolati orang mati semoga Allah merahmati kalian begitu tapi kalau di masjid Nabawi beda dijelaskan lagi dua orang Anak misalnya Itu kalau di Madinah lebih rinci lagi Pengumumannya Nge. Jadi Kata Rasulullah Ya Bani Abdi Manaf Wahai anak-anak Abdi Manaf La temna'u ahadan Taufa bihadal baik Jangan melarang seorang pun Tauf di Baitullah ini karena Bani Abdi Manaf inilah yang nanti Memegang kepengurusan Kaab Begitu dan jangan melarang siapapun salat pada waktu apapun yang dia kehendaki baik malam ataupun siang. Hadisnya sahih Bapak Ibu ya, hadisnya sahih. Iya, jadi Manaf ini tadi adalah kakek keempat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Abdi Manaf, keturunan Abdi Manaf ini merekalah yang, e, mereka itu biasa memberi minum orang-orang haji, memberi makan orang-orang haji, itu keturunan Abdi Manaf. Dan perawih hadisnya Juber bin Mut'im, ini termasuk pemimpin Bani Abdi Manaf. Jadi berbin mut emin dengan nabi itu masih ada famili sebetulnya. Cuma ketika kafir kok jahat gitu ya. Ya, dengan Hamzah juga masih anu, masih apa? Masih-masih ada keturunan Hamzah kan paman nabi. Jadi masih keluarga sebetulnya. Tapi kok sampai dendamnya seperti itu loh. Ya kafirnya begitu itu. Makanya Allah menjelaskan dalam surat at ayat 8 dan 10. Orang kafir itu kalau sudah menjadi mayoritas dan menang Itu tidak akan pernah mempedulikan yang namanya perjanjian Hubungan kekerabatan maupun Apa maupun ya kesetia kawanan itu, itu dijelaskan Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 8 dan 10 Jadi orang-orang kafir Bapak Ibu Kalau mereka itu sudah menang mendominasi mayoritas itu tidak bakalan dan nah, bagalan menjaga uh, perjanjian yang dulu sempat sumpah misalnya kemudian yang namanya kerabat kalau dia kafir ini muslim tetap dihabisi gitu. Ini buktinya di sini. Cuma ketika dia masuk Islam ya jadi muslim kan seperti itu. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada Bani Abd Manaf tadi itu melarang orang-orang ibadah di Masjidil Haram, baik itu tawaf, baik itu salat Kapanpun siang malam jangan dilarang. Ya. Kalau saya pas dulu di Madinah, selain Ramadan, Masjid Nabawi itu jam 9 sudah ditutup Pak, dibersihkan. Tapi kalau maka Masjidil Haram itu enggak pernah ditutup, 24 jam buka terus. Makanya kalau ke toiletnya itu kalau toilet di masjid Nabawi itu kering, bau kapur baru harum begitu. Tapi kalau di Masjidil Haram kotor ya. karena ya orang enggak enggak pernah berhenti. Dibersihkan datang lagi orang, dibersihkan datang lagi orang dari berbagai dunia. Tapi enggak tahu kalau sekarang apa seperti itu. Eh ditutup ya karena corona ya. Tapi sudah dibuka kok Bapak Ibu, sudah dibuka. Haji juga sudah ada insyaallah cuma diense kan enggak ada ya. Jadi haji haji tetap jalan Masjidil Haram, Masjid Nabawi sudah dibuka ya, sudah dibuka. Ada salat di sana Cuma, ya. Masih untuk orang sana saja ya, masih untuk orang sana saja. Para mukimin saja yang ada di sana. Begitu. Ya mudah-mudahan segera dibuka semua, segera dihilangkan wabah ini dan kita semua bisa kembali normal. Begitu. Tapi banyak sekali Pak, hikmah Corona ini sebetulnya. Ya ya kayak yang namanya Sofqotulqor, yang kemarin eh, Trump itu kan, dia menyatakan Yerusalem itu sebagai ibu kota Israel, dan ada perjanjian yang namanya Sofqotulqor, itu perjanjian seabat. Ya, perjanjian sahabat intinya Palestina itu sama Trump di kuasakan kepada Israel secara penuh. Nah, itu mestinya bulan Juli ini mulainya. Tapi kenapa kok belum dikuasai penuh? Karena corona. Ya. Jadi corona ini Ya, masing-masing musibah itu kan pasti ada hikmahnya ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan ajabat liamril mukmin. Sungguh ajaib mengagungkan urusan seorang mukmin itu. Inna amruhu kullahu khair. Segala urusannya itu baik. In azabathu khairun syakar. Fakana khairan lahu. Kalau dia terkena In asobathu sarrau Kalo dia mendapatkan e, kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur Maka itu lebih baik baginya Wa in asobathu dorrau Sober Dan jika dia tertimpa apodoro, malapetaka, musibah, dia bersabar Faka khairan lahu Maka itu juga lebih baik baginya Kemudian uh, hadir ini itu menjadi dalil benarnya pendapat Imam Syafi'i Bapak Ibu yang mengatakan bahwa salat yang punya sebab itu boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang Jadi pendapat yang rojih Kadang-kadang ada orang bilang oh enggak boleh salat dilarang baik itu tahiyatul masjid, jenazah, apakah dua rakaat wudu karena mengatakan ini waktu salat yang ter, terlarang. Tapi pendapat yang rajih itu kembali kepada hadis ini, salat-salat yang ada sebabnya boleh dilakukan. Ya, termasuk salat qadha misalnya. Maksudnya orang itu baru bangun tidur lho. Kok misalkan dia tidurnya qailulah sebelum asar tapi karena saking capeknya baru bangun jam 5.4. Nah, yaitu ya langsung salat di situ enggak pakai nunggu magrib ya. Seperti itu waktunya eh salat qada atau misalkan saya belum salat satu pekan yang lalu baru ingatnya itu setelah subuh jam 07.30 misalnya. Loh, aku enggak ingat durung salat zuhur ya. Kapan niko gitu kan? Nah, itu mas apa yang harus saya lakukan ya salat waktu itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nasiya, man nama man, man nama an salatin aw anha, farang siapa ketiduran dari salat atau lupa karena saking sibuknya ya, falyushalliha idza zakaraha." nya dia mengerjakannya ketika ingat jadi pas ingat itu langsung kerjakan mana La lafarlik tidak ada kafarat baginya kecuali itu jadi yang namanya salat itu adalah kewajiban yang tidak pernah gugur kecuali dalam dua kondisi Apa itu Bapak Ibu ada yang tahu? Jadi salat ini kewajiban yang tidak pernah gugur kecuali pada dua kondisi. Kondisi pertama mati, kondisi kedua gila. Ya. Jadi kalau misalkan panjenengan lupa 20 tahun lalu pernah ndak salat misalnya karena mungkin diajak temannya kemana sengaja sekaja ndak salat misalnya atau lupa ndak salat, sekarang ingat dikerjakan sekarang. Ada orang itu karena dia ndak pernah belajar, paling bilang wah ndak apa-apa sudah berlalu ndak, tetap ada kewajibannya itu. Gitu. Insyaallah demikian. <tuh> ya, jadi ini menjadi dalil benarnya pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa salat-salat yang memiliki sebab kayak masjid, kayak 2 rakaat wudu, kayak salat jenazah, salatnya wanita ketika dia suci sebelum maghrib Jadi Bapak Ibu, wanita kalau suci sebelum maghrib itu wajib mengerjakan salat asar dan zuhur. Ya. Wanita kalau dia suci dari haid, dari suci itu berarti kan sudah enggak keluar darah dan dia sudah mandi besar. Dan seharusnya ketika memang darahnya sudah enggak keluar langsung mandi gitu. Kalau sucinya sebelum maghrib maka wajib salat zuhur dan asar. Bukan asar saja. Ya. Kalau sucinya setelah isyak atau sebelum subuh maka wajib mengerjakan salat maghrib dan isya. Nah, kalau sucinya habis subuh dia enggak kerjakan apa-apa, Begitu. Nah, kemudian hadis ini menjelaskan tentang kemuliaan ya, dan keutamaan besar suku Quraisy ya karena merekalah yang dipasrai menjadi pemegang atau pengurus Masjidil Haram. Nggih. <tuh> okay. Hadis berikutnya ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan? Monggo, okay. Okay. Okay. Ada sebabnya. Jadi salat gerhana itu termasuk salat yang ada sebabnya Ya boleh, padahal terlarang boleh okay. Jadi misalnya gerhana matahari itu terjadi e, pas matahari di tengah-tengah misalnya Belum waktu dur kan terlarang Tapi karena ada sebabnya boleh Jadi salat jenazah, salat jenazah gerhana itu termasuk salat yang memiliki sebab. Boleh dilakukan meskipun pada waktu terlarang. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Monggo. Mau soal apa? Berupa menjelang maghrib itu azan maghrib. Oke, okay, kalau jam 5 ya dia wajibnya langsung mandi besar, kemudian mengerjakan salat zuhur dan asar. Tuh. Karena sebelum maghrib. Kalau setelah maghrib ya Selama salat maghrib saja. Kalau suci sebelum zuhur, eh sebelum sebelum subuh atau setelah isya, maka dia wajib mengerjakan salat maghrib dan isya dan nah, ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf sama Abu Hurairah. Nggih, okay, insyaallah begitu. Mungkin ibu-ibu banyak belum tahu nggih. Iya. Nja, kolek enggak usah, istrinya, Cak. Nggih. Okay. Ada lagi ditanyakan Bapak Ibu? Sekarang hadis berikutnya Wa Umar radhiyallahu Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma anan nabiya sallallahu alaihi wasallam Ma bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam Bersabda as syafaqu al humrah Syafaq adalah warna merah Kan Allah bersumpah kan dengan syafaq ini Dalam surat Apa bapak ibu? Fala uqasimu bis syafaqah. Surat apa itu? Surat Al-Qur'an. Fa la uqsimu bis shafaqi wal laili wama wasaqq wal qamari idza tasaqq latarkabun natabaqan tabaq. Ini surat apa? Al-Infitar. Idza as-sama'i syaqqat Iya, sama kok, kok lupa saya. Iya. iya. Jadi itu surat Al-Syiqaq. Nah, di sini Nabi mengatakan asy-syafaqul humrah. Syafaq itu adalah warna merah. Maksudnya Bapak Ibu, warna merah di sini adalah warna merah ketika matahari terbenam. Jadi kalau matanya sudah terbenam Itu kan ada warna merah yang di barat Itu namanya Asyafak As Nah ketika Asyafak As ini hilang Berarti itu masuk waktu salat Isya Maghrib itu dengan terbenamnya matahari itu magrib Setelah terbenam Ada merah-merah Di mana? Di barat ya Di barat itu tanda sudah masuk waktu maghrib karena maghrib itu dengan hilangnya aba lingkaran matahari ini leb itu sudah maghrib sudah. Nah, kan tinggal merah-merahnya. Nah, berarti selama masih ada merah itu berarti masih waktu salat maghrib. Baru ketika hilang merahnya itu masuk waktu salat asar apa? Isya. Gek. Jadi Bapak Ibu Di sini hadith ini menafsirkan makna asyafak as Asyafak as itu ala humrah Yaitu warna merah yang ada di barat Bekas terbenamnya mata matahari Ya, sempurnanya ini kan cuma asy-syafaqul humrah. Nah, sempurnanya ya, ungkapan yang sempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza ghabas syafaqu wajibatis salatu. Kalau syafaq ini sudah hilang, maka wajib salat. So salat apa? Salat Isya, okay. Jadi ini adalah ee uh, yang membatasi akhir waktu salat magrib. Ketika syafaqnya hilang, maka itu permulaan waktu salat isya. Begitu Bapak Ibu. Eh uh, hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-fajru Fajar itu ada dua Al-fajru fajrani. Fajrun yuharrimu Fajar yang mengharamkan makanan, maksudnya sudah enggak sahur lagi gitu. dan halal di dalamnya salat. Itu adalah fajar apa? Fajar shodikq yaitu fajar yang terbit kemudian datang waktu subuh wafattah salauh dan fajar yang salat subuh haram di sana way tetapi halal padanya makanan maksudnya untuk sahur Monggo tapi kalau salat subuh belum waktunya salat malam Monggo gitu kan Nah, jadi ini ada Fajar Katsib, ada Fajar Sutiq, Rawabu bin Khuzaimah wal Hakim wa shahhahahu. Di riwayatnya bin dan keduanya menyatakan sahih hadits ini. Kemudian dalam riwayat Hakim dari Jabir ya, ada tambahan innahu yadhabu mustatilan fil ladhi yuharrimu ta'am tentang e, fajar yang mengharamkan makanan fajar apa berarti zodik, ya fajar zodik, dia mengharamkan makanan jadi sudah enggak ada waktu sahur lagi sudah subuh yadhabu jadi tanda fajar ini itu dia tuh memanjang di angkasa Wafil akhar dalam riwayat lain Inna wukadana bisirhan Fajar itu bentuknya seperti ekor musam Ya ekor musam Asirhan atau sedikalah Ya Hadisnya suakhir bapak ibu Dan hadis ini menjelaskan tentang dua fajar Ya Yang pertama adalah fajar kadzib, yang kedua fajar shadiq. Sama-sama fajarnya tapi beda hukumnya. Untuk fajar kadzib, untuk fajar kadzib itu katanya, saya juga enggak tahu ya, itu memanjang di angkasa. Dan mirip seperti ekor apa tadi? musang atau serigala. Jadi dia tuh melebar panjang di angkasa. Warnanya putih. Biru-biruan ya Warnanya putih ke biru-biruan Ini kelihatan Bapak Ibu Kalau kita di hutan, di padang pasir Tidak ada mendung kelihatan ya Tapi kalau di kota begini Yang dimana banyak lampu ya susah Dimana-mana lampu susah Jadi ini baru bisa diketahui Kalau kita di atas gunung Tidak ada lampu itu kelihatan Nah untuk fajar yang kedua Yaitu fajar sodik Ini melibar dia di angkasa Warnanya putih bersih Kalau tadi itu kan putih ke biru Biruan Untuk fajar kadib Karena dia kan kadib kan berarti bukan fajar beneran Itu berarti kita Kita boleh sholat subuh Kita masih boleh makan sahur Bagi orang yang mau buah, puasa Karena masih malam Sementara untuk Fajar sodik Ini adalah fajar yang kemudian Ketika muncul langsung tiba waktu salat Subuh Nah, itu berarti kita ndak boleh makan sudah. Munculnya itu menandakan itu permulaan siap Waktu salat subuh makan sudah ndak boleh. ini tentang al-fajru fajron. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Amal yang paling agung, yang paling utama adalah salat pada awal waktunya. Nah, yang namanya awal waktu itu adalah pas adat berkumandang itu, Bapak Ibu. Okay? Ini amal yang paling afdol. Hadisnya sahih. Pelajaran pertama yang kita ambil di sini adalah amal saleh yang paling utama. Amal saleh kan banyak Bapak Ibu. Yang paling utama adalah mengerjakan salat wajib pada awal waktunya. Ya. Ada itu orang tuh ya Allah, selama 40 tahun Bapak Ibu, itu enggak pernah melihat punggungnya orang. Apa maksudnya ini? Selama 40 tahun itu enggak pernah melihat punggungnya orang Kok bisa istiqomah gitu Ya kalau saya paling ya cuma satu waktu salat kok ya Yang bisa, nah ini semua salat lima waktu itu Punggungnya orang itu enggak pernah melihat karena dia di sholat pertama terus Bapak Ibu Selama 40 tahun Masya Allah Ya Ini, jadi Berarti kalau kita ingin melaksanakan Amal yang paling afdol Itu sebelum Waktu adhan itu Kita sudah siap-siap ya Langsung berangkat ke masjid Adhan sudah di masjid Itu masya Allah fadilahnya luar biasa itu ya, Jadi hadith ini menjelaskan bahwa Amal sholat yang paling utama adalah Mengerjakan salat fardhu Pada awal waktunya Yang kedua Yang kedua hadits ini menjelaskan betapa Agung salat lima waktu ya dan kita harus mengutamakan salat lima waktu ini atas salat- salat yang lain dan kita diperintahkan mengerjakannya tepat waktu misalkan kita itu masuk masjid kita niat salattahyatul masjid tapi ko batalkan ya kalau memang masih lama batalkan karena salat wajib itu lebih didahulukan daripada salat sunnah jangan dibalik jadi yang wajib itu diutamakan baru kemudian yang sunnah ada orang itu Pak salat malamnya Masya Allah salat malam terus ya tapi subuhnya ketinggalan Ya buat apa seperti itu Ya, karena yang diutamakan itu Yang wajib dilakukan dulu Baru kemudian yang sunnah Jangan yang sunnah diutamakan Yang wajibnya diia-siakan Kadang-kadang ada orang itu salat wajibnya cepot Tapi yang sunnah pikir luamah Nah ini kebalik, tidak benar Jadi Kalau memang ingin Mengerjakan yang sunnah, tidak apa-apa Tapi tetap utamakan yang wajib dulu Jangan sampai salat Tuhan diutamakan begini-begini begini, begini, begini. salat malam begini-begini tapi salat wajibnya diia-siakan tidak benar tetap itu yang paling utama adalah salat wajib mending salat wajibnya tepat dan ndak pakai salat sunnah daripada mengutamakan salat sunnah tapi salat wajibnya tersap tersiakan kemudian dikecualikan Jadi salat yang kita diperintahkan pengerjakannya awal waktu Bapak Ibu adalah salat Isya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salat Isya itu kan sampai tengah malam kan? Sampai jam 12-an begitu. Kemudian beliau beliau mengatakan innahu la waktuha. Ini loh waktunya yang paling utama. Laula an asyqqa ala ummati sekiranya saya tidak memberatkan umat ummatku. Ya, jadi untuk salat Isya itu yang paling utama adalah tengah malam-malam. Ya, tengah malam, tengah malam. Tapi kalau kita eh bisa malah kesulitan yang mending berjamaah ini tempat waktu ya seperti yang tadi pas azan berkumandang itu begitu. Juga salat zuhur ketika kondisi sangat panas. Ya. Karena ada hadisnya bahwa ketika sangat panas itu suruh nunggu Dingin gitu loh Tapi panas ini kan gak seberapa Pak Apalagi masjidnya kan ada AC-nya Ada kipas anginnya nah, Kalau zaman dulu itu ya Allah Madinah itu pak Kalau sakit pas panas Musim panas itu sampai 60 derajat Celcius loh panasnya itu Makanya Jama'at haji dan orang yang umroh Itu kan harus vaksinasi meningitis biar ya Biar gak gagal ruta Biar gak gagal Jakarta. Saya dulu ada teman dari Singapura. Namanya Ibnu Rus. Saya ketemu dia, "Hei Ibnu," gitu kan. Saya, ya sama apa, kan bahasa Melayu dia. Dia ketemu saya itu di kantor pos, kantor pos universitas tu Mimisen, Pak. Mimisen. Ya saking biasa aja, saya Fyrguyon gitu. Saya tuh hari enggak kelihatan, rupanya ngamar. Gitu loh. Jadi saking panasnya itu dia enggak kuat sampai Mimisen gitu itu saking adonya saking panasnya makanya di sana kalau panjenengan ndak pakai vaselin panasnya itu kan kering kan dinginnya kering panasnya juga kering itu baik dingin maupun panas karena kering jenengan kalau enggak pakai apa lip gloss, ya lip atau diolesi zaitun ini pecah banget tengah ini kemudian kaki ini kalau enggak dikaus kaki atau dikasih vaselin we pecah-pecah itu pinggirnya buka itu Jadi sakit sekali. Itu kalau di Madinah seperti itu. Kalau di sini kan enggak sampai Mungkin kecuali kalau kita pas ngepak, enggak pernah melaku ya. Eh, enggak pakai sandal itu baru satu minggu baru begitu. Tapi kalau di sana satu hari sudah panasnya minta ampun gitu. Makanya untuk salat zuhur itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saking panasnya fa'abridu, maka tunggu di dingin. Jadi jadi dikecualikan itu tadi. Maksudnya untuk salat Isya boleh diakhirkan. Untuk salat Zuhur boleh diakhirkan sampai waktunya di dingin. Nah, kemudian dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya. Ini kan Abdullah bin Mas'ud kan bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Wa Rasulullah amal apa yang paling dicintai Allah taala? Kata Nabi, "As-salatu ala waqtiha", salat tepat waktu pada awal waktunya. "Tsumma ayyun apalagi birrul walidain", kata Nabi. "Tsumma ayyun apalagi al-jihadu fi sabilillah", jihad fi sabilillah. Tapi ada hadith lain bapak ibu Ada orang itu bertanya dengan pertanyaan yang sama Tapi jawabannya Imanun billah Afdalul amali Imanun billah Amal yang paling utama adalah iman kepada Kepada Allah nah Ini gimana? Sama-sama sohiknya hadis ini tapi kok seakan-akan bertentangan Yang satu tadi katanya yang paling utama salat pada awal waktunya Nah pada hadis lain katanya kok iman kepada Allah ini gimana ini Nah kalau seperti itu Bapak Ibu kita jangan buru-buru su'uzon kepada Rasulullah Alaihi Wasallam Tapi kita harus su'uzon kepada akal kita Dan yang harus kita yakini hadis dengan hadis selama sama-sama sahih -sama tidak akan bertentangan. Hadis juga tidak akan bertentangan dengan Al-Qur'an. Kan ada orang itu kan yang mengatakan rokok enggak haram. Anjing enggak haram. Alasannya di Qur'an enggak ada. Dalam Al-Qur'an yang haram cuma 4 gitu ya. Babi, bajul, banteng apa lagi ya jadi dalam Alquran katanya ya haram cuma empat babi bangkai darah mengalir dan apa-apa yang dipersembahkan untuk selain Allah ada anjing haram ada rokok haram gitu kan nah Mereka mengatakan hadis meskipun sahih kalau menyalahi Quran kata mereka, kalau menyalahi Quran maka ditolak. Makanya mereka mengatakan rokok ndak haram, daging anjing ndak haram. Nah, ini ndak bener Bapak Ibu. Kita harus ingat bahwa Nabi itu siapa? Rasul Rasulullah. Ndak mungkinlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian menyalahi Al-Qur'an -Qur, Al Al-Qur'an. Dan justru Rasul Alaihi Wasallam itu diutus ke muka bumi untuk menafsirkan Al-Qur'an -Qur, Al Makanya para ulama itu mengatakan Quran lebih butuh kepada hadith daripada hadith kepada Al-Qur'an -Qur, Al Quran dan hadith itu sejajar Bapak Ibu Quran dan hadith itu sejajar kalau dilihat dari dua perkara Ya, kalau dilihat dari dua sisi, dua-duanya wahyu Allah taala, dua-duanya sumber hukum dalam Islam, maka Quran dan Hadis adalah sejajar-sejajar. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4 Allah berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara berdasarkan hawa naf nafsu inhua Wahun yang diucapkan Muhammad itu tidak lain adalah Wahyu yang disampaikan kepada kepadanya ya jadi jangan dikatakan bahwa Alqurran hadits itu menyalai Quran justru hadis itu yang memperinci yang menafsirkan gitu loh jelas gitu Bapak Ibu gak? nah ini harus kita yakini dulu karena orang itu sekarang ya mohon maaf ini Nabi kan jelas Beliau itu berkorban Kemudian menyebut Wahai wa, ya, wahai, minni, wa, min kan gitu. wahai Allah Ini adalah sembelihanku Dan sembelian untuk umatku Yang gak mampu berkorban Mananya apa Berarti Nabi ini Berkorban untuk umatnya gitu. Sampai yang sampai hadisnya jelas kan Juga ada hadis lagi Nah masalahnya kalau kita mengatakan bahwa menyalah Quran kan akhirnya kita menolak hadis Dan nah, kalau kita menolak hadis, masa kita bangga mengucapkan asyhadu an illallah wa asyhadu anna rasulullah. Kalau kita menolak hadis yang sohih, itu jangan bangga ketika kita mengucapkan asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena ketika kita mengucapkan ashadu as anna muhammadan abduhu wa rasuluh, di antara konsekuensinya adalah membenarkan apapun yang disampaikan rasul ketika sahih. Ya, kalau palsu ya enggak enggak, enggak, enggak, enggak diambil bukan hadis malaan kan begitu. Dhaif juga enggak kita pakai. Jadi selama hadis itu sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib di imani gitu. Nah, kalau kita menolak itu dengan alasan menyalai Quran berarti apa bedanya kita dengan ingkarus sunnah Ada kan ingkarus sunah. Halo? Ingkar ushuna itu orang yang enggak mau ngambil hadis gitu. Maunya Quran do. Maunya Quran. Quran tok. Padahal kalau mereka disuruh ngambil dari Quran, mana sih ada salat subuh dua rakaat, salat maghrib 3 rakaat dengan bacaan jahr. Panjenengan baca mulai Al-Fatihah sampai Anas loh ada. Bahkan doa dari mana? dari hadith karena tadi itu Quran sama hadith itu sejajar Bapak Ibu malah Al-Qur'an lebih butuh kepada hadith daripada hadith kepada Al-Qur'an -Qur, Al ada orang bilang tidak boleh orang lain berpuasa untuk orang lain gitu ya Nabi mengatakan man ma'adah wa'alayhi siyam barang siapa meninggal dan ada kewajiban puasa sa'an ma huwaliyuhu maka ahli warisnya wajib berpuasa untuknya. Nah, ya puasa wajib misalnya saya bernazar kalau saya lulus ujian nih anakku lulus apa ya kemarin tuh UBTK, ujian berbasis komputer ya. Ya, itu. Kalau anak saya lulus itu saya akan puasa 5 bulan berturut-turut. Wahai Saya kan berpuasa 3 hari. Nah, itu kan wajib nazar ya. Belum berpuasa mati, berarti ahli warisnya wajib berpuasa. Atau ini sekarang tanggal 3 Ramadan gitu kan. Tanggal 3 Ramadan saya sakit atau saya musafir ya. Jadi saya 1 2 ini karena safar puasa misalnya. Terus hari ketiga meninggal. Berarti kan wajib berpuasa 1 2 itu kata nabi man mata syia, barang siapa meninggal ya e, dan ada kewajiban berpuasa Maka apa maka ahli warisnya wajib berpuasa untuknya nah ini banyak orang itu dalam masalah ini loh masa sih berarti lah kirim al-Fatihah boleh nah ini masalah lain gitu loh tapi hadis ini imanono di jangan kemudian ditolak dengan alasan menyalahi Quran Lukan yalai wa alaisalil insani illa masa'a. Itu katanya gitu. Ya sini nanti ajalah. Enggak mari-mari nanti. nanti. Jadi intinya Bapak Ibu ya. Intinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kan awalnya ditanya amal apa yang paling utama? Kata beliau salat tepat pada waktunya. Sementara ada orang lain tanya, beliau mengatakan amal yang paling utama adalah iman kepada kepada Allah Nah, ini bukan nabi yang salah tetapi nabi itu melihat kepada orang yang bertanya orang ini jadi nabi itu melihat kemampuan masing-masing sahabat ketika melihat orangnya ini kok kekar ya diperintahkan untuk jihad ketika melihat bahwa orangnya ini kaya diperintahkan shodashoda kok ketika melihat orang ini kok salatnya itu -lor gak cakek misalnya kan ada Berarti kan ada jadi nggak cepet-cepet nah salat itu ada nah, seperti itu ditanya berarti salat eh, jawabannya salat yang paling eh, amal yang paling utama adalah salat tepat pada waktu waktunya jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu memberikan jawaban yang berbeda ini karena melihat kepada orang yang bertanya Jadi beliau itu mengarahkan masing-masing orang kepada amal yang dia ahli pada pada bidang tersebut begitu. Makanya kan pintu surga kan ada 8 ya. Bukan satu tok. Karena Allah itu melihat amal kita itu, kita itu kemampunya beda-beda. Ada yang mampunya salat ya, maka masuk pintu salat. Ada yang salatnya enggak bisa, Pak. Wajib itu enggak bisa kecuali salat khauf. Kayak di Suriah, di Palestina perang terus itu kan. Enggak kau bersolat malam, enggak tua berkena jaga terus gitu. Maka dia masuk lewat pintu ji jihad Ada yang enggak mampu salat enggak mampu puas eh, enggak mampu jihad tapi bisanya puasa aja gitu kan. Nah, maka di samping dia melakukan salat wajib juga memperbanyak puasa biar bisa masuk pintu ar al-ruhiyyat kan begitu, ada yang puasa tidak mampu, poso didik, maikmat poso didik, ya, memang poso itu tidak mana pun, tidak kan, tidak kan ya, jadi ya mungkin ada orang yang sakit tidak kuat puasa, mampunya itu bersoda kuat, maka dia bisa masuk surga lewat pintu, soda kuat, dan masih empat lagi pintunya, jadi Allah menjelaskan, Nabi Alaihi Wasallam menjelaskan demikian Bapak Ibu, karena Menunjukkan betapa murah Allah Ta'ala Dan panjenengan Kalau ndak bisa masuk lewat pintu ini Bisa masuk lewat pintu yang lain Silahkan dilihat panjenengan itu Keahlianya di bidang mana Kalau ahlinya salat monggo Kalau ahlinya jihad monggo Kalau ahlinya sholat monggo Kalau ahlinya puasa monggo lewat puasa Jadi banyak pintunya insya Allah okay. Sudah satu jam Yes. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan Monggo Ini kalau mau ngambil lagi nanti Malah kebanyakan Mungkin ada ilok Monggo kalau ada pertanyaan Jelas Bapak Ibu Penjelasannya ndak bertiling-tiling Bisa dipahami tidak kecepatan Kecepatan Gye, yang yang kecepetan monggo ditanyakan, Delta jelaskan lagi pelan-pelan. Nggih. -pelan. Nggih. maksudnya sampai. Jadi dengan hilangnya syafaat itu masuk waktu salat isya. Ya memang ya kira-kira perkiraan pergira itu. Pokoknya kalau jenengan lancar ngaji ya habis salat ba'da maghrib zikir secukupnya ya. Zikir itu berarti kan baca istighfar lu 3 kali ya Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai' qadir tambah ya tursi tabarakul terus baca satu jus itu jenengan selesai kalau baca lancar ya satu jus itu normal itu dengan jenengan e, selesai satu jus ambikan di Nisya ada Nisya gitu jadi kalau enggak sampai setengah jam ya enggak ya setengah jaman lah gak, insya Allah begitu ya tepat dihitung aja besok gak. ada lagi bapak ibu yang ditanyakan Sampun nggih. Kake pengen takon pe deko takon. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Ja, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita selalu diberi keistiqomahan dan mudah-mudahan keberadaan panjalan semua ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang telah memberatkan timbangan panjalan semua terima kasih dan saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdik ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atuhu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh